Untuk membahas hal ini, saya sudah terhubung dengan konsultan PR Inke Maris. Ibu Inke, apa komentar Anda? Pendidikan kepada masyarakat yang paling efektif adalah memang melalui televisi atau radio. Karena itu yang paling、uh, bisa menjangkau、uh, seluruh masyarakat. Ketimbang cetakan, yang membaca materi cetakan hanya berapa mungkin 12% dari penduduk Indonesia. Seharusnya、uh, untuk membuat masyarakat kita lebih pintar, lebih hidup dengan sehat, cuci tangan, atau lebih bersih ya. ...itu seharusnya merupakan tugas dari sosial daripada penyelenggara siaran... ...dan penyelenggara media masa. Tapi itu kurang dilakukan. Jadi terpaksalah pemerintah mengadakan iklan-iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat itu kan untuk memberikan ilmu dan edukasi kepada masyarakat... ...mengenai hal-hal yang menyangkut hajat hidup mereka sehari-hari. Karena peran itu tidak, di, tidak terlalu di, diangkat oleh media masa sendiri... maka pemerintah harus membayar iklan-iklan layanan masyarakat yang mahal untuk mengedukasi masyarakatnya. Tentu sangat perlu kalau menurut saya. Lalu bagaimana dengan tokoh pada iklan layanan masyarakat? Perlukah seorang menteri ikut muncul? Pada prinsipnya kan, masyarakat kita itu masyarakat yang mencontoh tokoh-tokoh. Nah, Menteri-menteri itu kan tokoh-tokoh tokoh-tokoh yang bisa dicontoh. Karena mereka mempunyai s a t u authority gitu ya. Atau bisa juga... Artis misalnya ya, artis yang menjadi panutan. Uh, jadi uh, ya memang perlu menggunakan tokoh gitu untuk masyarakat kita. Bagaimana dengan media yang digunakan? Memang pada, pada intinya adalah kalau kita mau menjangkau seluruh masyarakat ya kita harus、uh, memilih televisi yang jangkauannya luas. Atau radio yang jangkauannya luas. Tapi karena sekarang itu, televisi itu banyak sekali stasiunnya, begitu juga radio itu s t a s i u n itu banyak sekali. Jadi memang harus memilih-milih medianya dengan cerdas. Kalau dulu kan ada TVRI yang siarannya nasional, semua orang melihat tontonan yang sama. Nah mungkin di kita memang terlalu banyak TV-nya sehingga untuk education kepada masyarakat itu menjadi kurang efektif. Demikian Inke Maris, saya Kiki Wijaya.